ayah eh, goyangnya gimana sih goyang apa, apa namanya itu goyang apa goyang gasro goyangnya ayah kan gitu oke okay. lagunya apa asyik asyik sepemania indonesia විදය ඉමිලයකරකක් නීවළනකBB පීළ තකතු ඬය හප්යරිදය එයතකය එක්දන. You Bad, bad, Ya insyaallah ini tadi kenapa Mas? Kenapa? Kakinya keinjek.